Mitra business, Kompas Menulis, Moderate Muslim Society menilai. Tahun 2010, sebagai tahun kelam kebebasan beragama di Indonesia, setidaknya terjadi 81 kasus intoleransi. Selain itu, pemerintah dinilai belum berpihak kepada korban diskriminasi agama dan cenderung membiarkan. Kondisi ini mengakibatkan kelompok tertentu semakin berani melakukan kekerasan. Beberapa pihak menilai negara belum mampu menjamin kebebasan warganya untuk beribadah seperti diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Untuk membahas hal ini, saya telah tersambung dengan Direktur Wahid Institute, Yeni Wahid. Mbak Yeni, apa komentar Anda? Kami melihat bahwa kebebasan beragama di Indonesia ini masih belum uh, berjamin sesuai dengan Undang-Undang kita. Ya. Konstitusi kita akan menjamin kebebasan beragama. Tapi kenyataannya kita melihat bahwa banyak sekali kasus-kasus di mana uh, masyarakat tidak diperkenankan atau atau dialah halangi untuk melaksanakan uh, keyakinannya. Gitu. Itu banyak sekali kasus kemarin uh, White Institute baru membuat mengeluarkan indeks kerasa beragama dan grafiknya meningkat cukup tajam. Jadi bahkan ada satu ormas lah katakanlah ormas yang menggunakan atribut keagamaan itu kami hitung uh, kami kami lakukan ini dalam survei kami. Setiap sepuluh hari sekali pasti melakukan tindak kekerasan. Sebenarnya apa yang memicu terjadinya kekerasan beragama ini? Jadi kalau ajaran agama jelas jelas tidak, tetapi bahwa ada orang yang kemudian menyalahgunakan apa namanya menyalahgunakan agama atau simbol-simbol keagamaan untuk laku-laku atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Sayangnya kemudian Seolah-olah ada pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap tingkah laku seperti itu. Bila sudah ada pihak ketiga, apa mungkin ada unsur politiknya dalam isu kebebasan beragama ini? Menurut saya bahwa jelas, ini ada desain tertentu ya. Kita melihat bahwa desain tertentu untuk makin membuat kerusuhan, makin membuat pertentangan Itu Kita melihat itu. Sayangnya kemudian, dan ini selalu ada. Tapi kelompok-kelompok radikal di negara manapun selalu ada. Ya, dan desain mereka adalah mencoba untuk mempengaruhi, uh, mempengaruhi masyarakat, terutama kelompok mayoritas, untuk mengikuti, mengikuti, ke, apa namanya, mengikuti perjuangan mereka, katakanlah gitu ya, mengikuti apa yang mereka lakukan. Nah, itu dengan cara-cara yang kadang-kadang memang sangat bombastis gitu ya, bahkan cenderung hitam putih dalam me menyederhanakan masalah. Jadi seolah-olah uh, apa namanya, misalnya menyegel tempat beribadat tertentu, artinya itu sudah berjuang untuk agamanya itu kan tidak betul gitu. Jadi eh saya rasa di sini bukan bukan cuma sekedar kalau menggambarkan sekali kalau cuma mengatakan ini provokasi provokasi, tetapi bahwa ada pembiaran yang terjadi dan bahwa ada ada dan kelompok ini tidak bermain sendiri ya dan ini kelompok yang bukan kelompok masyarakat tetapi memang kelompok yang eh dikoordinir. Demikian Yeni Wahid. Saya Kiki Wijaya.